Pak Bobi selamat pagi pagi s i l a k a n Pak Bobi Ya menurut saya kan tidak ada konsistensi dari semua lembaga ini Hari ini bilang A besok bisa bilang B Jadi n gak g pernah yang namanya menetap gitu loh Orang kalau udah sebagai pemimpin atau sebagai negarawan Udah bilang A、ah, ya A、ah, Jangan suka ngerubah-rubah Sebagai contoh、uh, Kalau kita lagi mau ngurus perusahaan sekarang nih Hari ini, udah bayar ini, ini, ini, ntar yang kedua kita mau bikin busan lagi yang sama, ntar lain lagi gitu loh, beda-beda. Dan bisa aja dibuat-buat gimana orang bisa percaya. Jadi belum ada memang t u h lembaga pemerintah yang benar-benar k r e d i b e l yang bisa dipercaya gitu loh. Belum ada sama sekali, t a d i pajak saya kira udah lumayan. Eh, taunya h pajak ternyata masih, masih parah, mungkin di daerah saya aja udah lumayan. Jadi saya kira ini memang mesti... Pak SD tegas ya Pak SD itu sebenarnya orangnya bagus Saya itu memang pernah berhubungan langsung Dengan beliau itu tuh bagus Menteri Dia tuh gak pernah kepikiran KKN a Tapi u a a a t p orang-orang di bawahnya ini parah sekali Terima kasih Ya terima kasih Pak Bobby Pak Sosro, selamat pagi Halo. s i l a k a n Bapak ya, Menurut saya simpel Kita telah gagal Untuk melakukan Mengatakan dasar pendidikan Bagi generasi muda s 15 20は何を、no、してる の, の, のかを考えてのかを考えているの a l 考えている a かを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えているのかを考えて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 Atau katakan di, bisa juga dikatakan subversif a、nah, itu kan gak benar Tapi sekarang dengan adanya kebebasan itu Kita lihat sekarang memang ya i Tapi u t itu bukan berarti mengurangi kredibilitas pemerintah Tidak, kita lihat Tapi itulah proses daripada reformasi atau demokrasi Yang nanti kita lihat n akan n t i a menuju kepada kematangan pemerintah maupun masyarakatnya Terima kasih Pak Cipto, selamat pagi Selamat pagi Ya, silakan Ya, saya rasa ya Kalau Indonesia ini mau p e s pimpinnya k r i s m a itu memang dan tegas harus itu harus belajar dari mau cetung itu itu karena mau cetung tuh yang china itu memang lebih、eh, tegas ya lebih ada suatu keberanian itu untuk untuk mengambil tindakan-tindakan yang tegas itu memang bangsa ini mesti banyak belajar. Bukan arti kata ketinggalan, tetapi memang mesti banyak belajar itu aja mas. Pak Henry selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Ya betul sekali itu demokrasi kata Pak s u a n d i tadi itu. Ya kita ini kan baru sepuluh tahun a n sebelumnya itu kan semuanya takut mau ngomong apa, mau ngomong begini juga nggak boleh. Nah sekarang baru belajar lah. フランキー、ソファギー Pak d e n Xiaoping di China bahwa Dia pernah mengatakan bahwa Siapkan 99 peti mati Buat menteri-menteri、uh, saya yang korupsi Dan siapkan satu peti mati Jika saya korupsi Jadi memang、uh, Basisnya、uh, Pemimpinnya sendiri yang masih Pegas Terima kasih Terima kasih kembali Pak Franky Pak d a n c e selamat pagi Pagi. s i l a k a n、oh, Kalau saya mau kasih masukan y a Untuk pemimpin kita Pak SBY ya dia sih sebenarnya n gak g perlu takut mau bertindak apa-apa, karena memang dia kan sudah didukungkan oleh masyarakat dan perlu diperhatikan oleh Pak SBY, ya itu mungkin untuk seperti contohnya kewibawaan kepolisian itu polisi sekarang udah gak ada tindakan apa-apa terhadap para pengguna lalu l i n t a s yang seperti motor itu lalu lalang, s enaknya seperti sepeda 私はそれを見つそれを見つけたら、たちを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たはそれを見つけたら、私たちはそら、れを見つけたら、ら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけはそはそれを見たら、私たちはそれ Kalau jatuh seperti itu, jadi sudah、uh, apa ya、uh, kualitas peradabannya ya. seperti itu tiap-tiap individu tanpa terasa menjadi sebuah akumuli, akumulasi banyak ya. Semua lembaga bukan hanya perorangan juga ya.、Uh, ya, kembali kepada ke para pemimpin untuk mengubahnya、uh, untuk memberikan apa Teladan Jadi jangan pakai Jaga-jaga image Image bicara di lapangan、e, Bicaranya seperti itu p i d a t o n y a pada di lapangan seperti ini Jadi banyak yang kepala suar、oh、ya. Apalagi ya kalau Orang-orang、e, Indonesia SDM juga pintar-pintar Itu makinnya ya, Kebetulan SDM Indonesia kita kan Cuman d e v e l o p m e n indexnya rendah ya, masih banyak yang n gak g ngerti, n gak g tau h masih banyak yang disuap sana, suap sini, kasih amplosara sini,、uh, kalau udah pinter ya n gak g tau, h makin ini aja kali ya. Baik. Makin a n g terpercaya aja. Baik. Kemudian masih banyak yang n gak g ngerti seorang-orangnya ya. Jadi jangan t e r b u a i dengan email, bicara, di TV, di ini, pada di lapangan k a y a k gitu. Baik, terima kasih Pak komentar Anda. Selanjutnya, Bapak Dede, selamat siang. Iya, siang, Mbak. Iya, s i l a k a n Pak. a kalau pendapat saya sih, gini, gampang aja. Karena pemimpinnya nggak bersih, maka dia juga akan sulit untuk membersihkan yang bawah-bawahnya, Bu. Kesatu. Kedua,、eh, mereka lihat uang itu udah seperti kayak berhala. <tuh> Jadi kalau udah lihat uang, udah menjadikan Allah dari buat dia diri, dia diri sendiri, Bu. Jadi dengan begitu... Ya, seperti yang sekarang terjadi, hampir ke, di semua lini, mereka melakukan seperti itu, Bu. Jadi, ya bagaimana mau membersihkan bawahannya kalau dia sendiri nggak bersih, Bu. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, Bapak Ignatius. Selamat siang. Halo. Iya, silakan. Pak Iwas, m m Pak i s i b a Oh, iya. Baik, <laughs> Pak. Silakan. Iya, saya hanya minta a j a Presiden yang sekarang p u n jangan takut mengambil keputusan yang t e g a s gitu ya. パンクラングラングラングラングラングラングラングラングラングラ a グラングラングラングラングラ r グラングラングラングラングラングラングラングラングラン e ラン t ラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラン Sistem cara berpikir untuk mengambil keputusan harus t e g a s dan bijaksana. Itu saja m b a k a a Baik, terima kasih. Metrobisnis, kompas memuat tulisan tentang Indonesia yang dinilai sebagai negara tanpa kredibilitas. Hampir seluruh lembaga negara bahkan sampai presiden... ...dinilai mengalami krisis wibawa dan tidak dapat dipercaya. Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusinya? Silahkan di n a m 3 3 9 1 6 0 633-91-60. Mitra bisnis, kompas memuat tulisan tentang Indonesia... ...yang dinilai sebagai negara tanpa kredibilitas...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 a l o selamat siang Pak Herman Halo selamat siang Iya s i l a k a n Pak dengan komentarnya Kalau boleh usul Itu ada baiknya hukum kita ini di... p Businessman Opinion t r a b i s n i s Kompas membuat tulisan tentang Indonesia yang dinilai sebagai negara tanpa kredibilitas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 Itu lebih ke arah tidak cinta tanah air ya, contohnya kalau kita care, kita pasti lebih care sama negara kita, cuman karena kita n gak g begitu care ya akhirnya kayak begini sekarang,、hmm. gitu, makasih Oke.、Okay. 633-9160, businessman opinion, silahkan bagi anda mitra bisnis yang ingin menyampaikan Pandangan Anda mengenai penilaian terhadap Indonesia sebagai negara tanpa kredibilitas Seperti ditulis Harian Kompas Hampir seluruh lembaga negara bahkan sampai presiden Dinilai mengalami krisis di bawah dan tidak dapat dipercaya Menurut Anda mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusinya? Pak Ian? Bapak Ian? i Ya, silakan Pak Ian パレオ Sebetulnya yang sedang terjadi adalah proses kita mengubah diri. Kewibawaan yang mau kita bentuk, kewibawaan dalam masyarakat terbuka. Tidak ada problem yang serius dalam bangsa kita saat ini. Kita sedang mengubah diri.、Hmm. Jadi sedang bersolusi kita. Pertanyaannya bukan apa solusinya. Ini sedang...